Alhamdulillah Muhammadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Bismillah fala mudilla lahu wa ma yudlilu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد فان اتبع الحديث كتاب الله wa kullu muhaddatsatin bid'ah ah. wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani wa iyyakum minan ayuhal ikhwah wal akhwat hafidhuni wa hafidhakumullah Allah muslimin yang saya muliakan kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas sekian limpahan nikmatnya akan sekian banyak curahan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat keislaman dan keimanan serta nikmat di atas manhaj yang hak. Yang ini merupakan kunci keselamatan seorang hamba yaitu ketika dia sudah Berislam, beriman Dia juga harus mengikuti Islam yang sebagaimana Dipaulai Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mengenai Iftirakul ummah Maka para sahabat bertanya Siapakah Golongan yang selamat itu wahai Rasulullah Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma'ana alihi Yawma wa ashabi yaitu orang-orang yang dia mengamalkan Islam sebagaimana yang telah diamalkan olehku dan para sahabatku ketika ini. Ini kunci para hadirin. Kunci yang namanya keselamatan dalam berislam itu Islam yang sesuai dengan contoh bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Seagung-agung yang namanya nikmat Dan juga nikmat yang besar daripada itu Ketika sudah dikenalkan Terhadap dakwah ahlus sunnah wal jamaah Dakwah salafiyah Itu nikmat yang namanya al-ilmu Nikmat seorang bisa mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah Wa afdhulu nikmatin badal Islam Baadal islami wal iman Al ilmu Bahawa saya seagung-agung nikmat Setelah nikmat yang namanya Islam Dan nikmat yang namanya iman Itu nikmat yang namanya al ilmu Ini nikmat yang sangat besar Ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah Untuk tafakufid din untuk mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan ini merupakan sumber kebaikan Dunia dan akhirat Hadis yang antum hafal Yang sangat ma'ruf Hadisnya siapa para hadirin? Ada yang menghafal? Hadis yang sering diulang-ulang Abu Hurairah Mengenai ilmu itu Ataupun fiddin merupakan apa? Sumber kebaikan Hadisnya siapa? Yifakih Ufiddin. Hadisnya siapa ini? Hadis sahabat Muawiyah bin Nabi Sufyan radiyallahu anhumah. Muawiyah seorang sahabi ayahnya Abu Sufyan dulunya pimpinan musyrikin Quresh. Panglimanya orang-orang Quresh. Tapi dengan sebab hidayah beliau bisa masuk apa? Islam. Di akhir-akhir di peristiwa Fathul Makkah. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang sangat, -sangat masyhur di tengah-tengah kita, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya khairan. Khairan di sini mencakup kebaikan dunia dan akhirat di seluruh aspek kehidupan. Apa itu yufaqihu fid-din? Seorang difakihkan Difahamkan dengan urusan agamanya Ini Upaya kita Menjadi orang yang mendapatkan kebaikan dunia Dan akhirat Dengan tolabul ilmi Menambah sedikit demi sedikit ilmu syari, Kemudian dengan mengamalkannya Bahkan ada sebuah ucapan yang sangat bagus Para hadirin Ucapan Dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib Radiyallahu anhu Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu jawabannya ada yang menghafal para hadirin. Antum kan sudah biasa taklim gitu ya. Jadi dibiasakan faidah faidah yang disampaikan oleh para asa para ustad ustad di sini biasa antum tulis ya. Karena menghafal ilmu itu merupakan ibadah. Ya jangan yang dihafalkan rumus apa usaha saja gitu pak ya. Kalau saya modal sekian juta nanti setahun saya akan panen sekian ratus juta semisal saya dagang ini ya bikin roti semisal yang umahat ya modalnya lima ribu nanti sehari untungnya seratus ribu ya bukan hanya itu tapi lebih penting daripada itu menghafal yang namanya Pak ilmu ya menghafal Quran setiap hari walaupun satu atau dua ayat ataupun menghafal apa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penting ya walaupun sifatnya apa sedikit ya tapi sedikit setiap hari lama-lama apa banyak dan yang seperti ini dibiasakan ya atau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Menulis. Ya. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya. Disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu Mengenai keutamaan ilmu. Beliau mengatakan Al-ilmu khairun minal mal. Al-ilmu khairun minal mal yang sudah mulai belajar bahasa Arab ya dipraktikkan ilmu imlanya ya yang belum ya ditulis dengan latin labas Beliau mengatakan al ilmu khairun minal mal ilmu itu lebih utama lebih baik daripada yang namanya harta kemudian beliau menyebutkan alasannya Al ilmu yahrusuka al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal ilmu itu yang akan menjaga anda ilmu itu yang akan menjaga anda menjaga engkau dimanapun manapun kau berada di pasar engkau dijaga dengan ilmu di rumah bermu'amalah dengan tetangga dengan apa? Dengan ilmu yeah. Engkau bergaul dengan masyarakat secara umum dengan ilmu yeah. Bermu'amalah jual beli dengan apa? Dengan ilmu Dan seterusnya Ilmu itu lebih utama lebih baik daripada yang namanya harta Ilmu itu yang merupakan agama anda Agama engkau ya yeah. Bahwasannya agama kita tergantung dengan apa? Ilmu yang kita miliki ya, Disebutkan oleh Seorang Tabi'in Alimah Muhammad Ibn Sirin Rahimahullah Beliau mengatakan Inna hadal ilma dinun Ketahuilah bahasanya Ilmu ini, ilmu agama ini Merupakan apa? Agama seseorang Fal yang dur'ahadukum Man ta'khududinakum Maka seharusnya kalian melihat, memilih dari siapa engkau mengambil yang namanya ilmu, ya. Jadi ukuran agama seorang para hadirin ini dari ilmu yang dia miliki. Namun di sini ilmu yang bermanfaat. Al Maknanya ilmu bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, ilmu yang menambah ketaatan kepada Allah, ilmu yang mengingatkan dia ketika lalek ilmu yang bisa menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ilmu. Kembali kutsavannya ke sahabat alim Nabi Thalib radhiyallahu anhu. Al-ilmu khairun min al-mal, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga Anda para hadirin. Wa anta tahrusul mal, ya. Wa anta tahrusul mal. Sementara anda, sementara engkau, ya akan setengah mati menjaga yang namanya apa harta. Kenyataan apa tidak di sini para hadirin? Tidak kenyataan ya, nggak sulit menjaga harta. Sulit apa tidak? Ya sangat sulit. Sebagai gambaran, semisal ya seorang yang punya harta sedikit ya, tapi berupa harta yang sering kita lihat semisal e, sebagian kita punya helm gitu ya. Karena helm diwajibkan oleh pemerintah kita untuk mengenakan helm e, ketika lalu lintas berkendaraan ya. Mungkin sebagian kita helmnya biasa-biasa gitu ya, Pak ya. Yang sudah e, apa namanya? rusak-rusak kacanya saja enggak ada gitu ya. Ada kotor kayak gitulah pokoknya ya. Mungkin dia biasa karena harta yang tidak larang pak berharga. Coba kalau dia punya helm yang harganya berapa? Berapa? Pak? 300. Iya, helm apa, Pak? Ya. GM gitu ya. Ya kayak punya saya tuh, Pak ya. Atau helm INK semisal, Pak. Iya. Itu setengah mati. Ketika dia mau masuk ke sebuah toko gitu ya. Kira-kira bagaimana? Merytanta ya, kan gitu ya. Ditenteng, ke dalam ya disimpan khawatir apa hilang itu baru helm para hadirin yang harganya paling berapa tiga ribu semisal sudah setengah mati dia menjaganya kesulitan dia ya coba kalau helmnya biasa biasa ya dia nggak mikirin helm itu ya dia sholat di masjid ya helmnya tadi lupa nggak dimasukkan di jok semisal diikat di jok akhirnya apa waduh ini nanti saya keluar helmnya masih ada apa tidak nah gitu ya ya ini contoh harta yang apa sedikit tapi membuat seorang apa susah payah untuk menjaganya lalu bagaimana dengan yang lebih besar dari itu motor lah punya mobil lah punya sesuatu yang berharga ya itu gambarannya para hadirin jadi yang namanya ilmu sangat sangat lebih baik dibandingkan yang namanya harta ya jadi semangat kita untuk mencari ilmu agama jangan kalah semangat kita untuk mencari dunia. Ya. Tapi lebih semangat untuk mencari ilmu agama. Ini keadaan mereka para sahabat Nabi ya radhiyallahu anhum ajmain yang mereka berbondong-bondong untuk senantiasa semangat dalam talabul ilmi ya. Di mana saja menghidupkan yang namanya al ilmu syar'i. Para muslimin muslimat yang saya muliakan pada kesempatan yang mulia ini akan sedikit saya berikan nasihat-nasihat untuk diri saya pribadi dan terkhusus kepada para ummahat. Dikatakan Nabi S.W.T menyebutkan mereka para ummahat atau para perempuan secara umum itu merupakan penduduk neraka yang paling banyak. Perempuan itu merupakan apa penduduk neraka yang paling banyak. Ketika peristiwa, ya, sholat gerhana ketika itu gerhana matahari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan al jannah ya diperlihatkan yang namanya al jannah. Kemudian beliau berusaha untuk maju ke depan mengambil anggur dari al jannah, namun tidak, ya tidak bisa. Kemudian beliau mundur ke belakang ketika melihat apa anar. An Ya, memang belum mengatakan fa inni raaitu aktsara ahliha an nisa. Sungguh saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan apa? perempuan. Ya, itu paling banyak. Dari kalangan apa? perempuan. Maka di sana Nabi kita Muhammad SAW alaihi menganjurkan ya, atau alasan kenapa mereka paling banyak ya menjadi penduduk annar alasannya mereka yakfurna yakfurna kepada firasir ya adegan akan mereka mengkufuri ya suami-suami mereka maksudnya apa ketika diberikan harta diberikan kebaikan oleh seorang suami ya maka apa ketika sang suami tadi melakukan kesalahan lupa semuanya kebaikan yang dikasih ya ini kebanyakan perilaku apa wanita. Namun mudah-mudahan wanita yang biasa mencari ilmu agama, yang biasa mendengarkan nasihat-nasihat terjauhkan dari perkara yang seperti ini. Menjadi wanita-wanita yang solehah yang senantiasa mentaati suami-suaminya. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa Maka di sini penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Istausu bin Nisa i khairun. Fa innal min in al maraata khulikat bin dill Fa inna awajah ma fidill i aalaha. Nasihat khusus kepada para wanita. Nabi Muhammad saw menyebutkan sering-seringlah, sering-seringlah memberikan nasihat kepada kaum wanita. Sering diberikan nasihat wanita itu. Ya. Dengan apa? Dengan nasihat kebaikan. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'i min di min dila'in awaj. Dikarenakan seorang perempuan itu diciptakan dari yang namanya dila'in awaj, tulang rusuk yang bengkok, ya. Ini taw wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna awajama fi dila'i 'alaha dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas eh, itu wanita seperti itu digambarkan dalam hadis yang lainnya ya ketika engkau kerasi dia maka akan apa patah ketika engkau biarkan dia seperti itu senantiasa apa bengkok itu wanita ini dan harus diakuli seorang perempuan seorang wanita ya ila man rahimallah Kecuali wanita-wanita yang Dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Nasihat mengenai Bagaimana Sikap seorang muslim Sikap seorang muslimah Mengenai kehidupan dunianya Kehidupan yang sedang kita jalani bersama Itu kehidupan yang namanya dunia Dinamakan dunia Ya ya dinamakan ad-dunya dikarenakan dani yaitu rendah pada hadirin dunia dinamakan ad-dunya limadha idan wihi dikarenakan rendahnya dunia tadi ya kalau kita melihat membaca dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapati bahasanya dunia itu seluruhnya ya dalam keadaan hina Apa ada yang bisa menyebutkan Para hadirin Satu ayat atau satu hadis Yang menyebutkan dunia itu apa? Sesuatu yang Berharga, ada apa tidak? Ada pak? Ada, apa itu? Dalam surat apa? <laughs> hadis ya Apa menyebutkan bagaimana? Bahaya kambing Bahaya kambing itu ya, ya di sini dunia digambarkan apa? rendah gitu ya, sangat rendah ya. Jadi tidak ada satupun ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya dunia itu apa? sesuatu yang berharga. Tidak ada satupun, bahkan sebaliknya. Seluruh yang namanya penyebutan dunia dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya rendah. Semuanya apa? hina. Ya. Baik. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 185. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Mas, bagaimana bunyinya? Masyaallah. Kayak gitu ya. Andunnya mataul huruf, ya. Bagaimana bunyinya? Wahalhayatul dunya ilhamata ulhuhrur. Ketika Allah menyebutkan: Kulanafsin dari ikhtul maut, wa inna ma tuwa fauna ujurakum ya malkiyah, fa menzuhiya adinar, wa udhihilal jannah tafaqadfas, wahalhayatul dunya ilhamata ulhuhrur. Ya, ini harus kita tersadarkan para hadirin. Jangan kita terbuai, merasa acuh tak acuh, merasa E, tidak mau mengetahui hakikat yang di dunia ya. Kalau kita memang sedang berada dalam ketertipuan dunia ya, terlelap dengan indahnya dunia, mari bersama-sama untuk apa bangun, tersadarkan ya dari yang namanya apa? dunia ini. Disebutkan dari dalam surat Ali Imran ayat yang ke 185 Allah berfirman dan setiap yang bernyawa Pasti akan mengalami yang namanya Kematian Dan hanya saja nanti pada hari kiamat Akan disempurnakan Pahala-pahala kalian Kemudian Allah mengatakan Barang siapa yang diselamatkan Dari an Dari neraka Dan dimasukkan ke dalam al-jannah fas, Maka sungguh dia telah apa? beruntung Tidak lain kehidupan dunia adalah Kesenangan yang menipu Perhiasan yang menipu, ya ujung-ujungnya dunia hanya apa? Sesuatu yang menipu, fata morgana. Itu dunia para hadirin, ya. Makanya nanti di sini akan sedikit kita bawakan bagaimana sikap yang benar yang harus menjadi sikap seorang muslim dan muslimah mengenai mensikapi perkara dunia ini. Ayat yang lainnya yang menyebutkan mengenai dunia. Itu dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-77 Dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-77 An-Nisa itu Surat nomor berapa Para hadirin Nomor berapa bu Faros Ada suaranya itu Abu Faros Nomor berapa Eh Nomor 4 Ya jangan kali ya Nah, aduh, nomor 4 itu ya Disebutkan Dalam surat An-Isa An Itu surat nomor 4 Yang pertama Pak Al-Fatihah Terus Al-Faqoro Ali Imran kemudian apa An-Isa An jangan sampai lupa ya Kenal sama Quran ketika bulan Ramadan Ya sebentar lagi Ramadan Pak Ya sekitar 2 bulan lebih Ya masuk Ramadan Ya kanalnya hanya ketika bulan Ramadan. Ya, jangan, tapi terus setiap saat ya. Senantiasa tadabur Quran. Disebutkan dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-77. Allah berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman yattaqo." Ya artinya katakanlah wahai Muhammad, dunia itu ya Mataud dunya qalilun. Perhiasan kesenangan dunia itu semuanya sedikit. Ya. Semuanya apa? Sedikit. Ya. Wal akhiratu khairul Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pandangannya, Pak. Kalau dia itu bertakwa, maka dunia dunya itu sedikit, akhirat itu apa? Lebih baik. Tapi kalau sudah pandangannya terbalik, hati-hati. Berarti bukan orang yang Bertakwa. Kalau sebaliknya Semisal dunia itu lebih baik Akhir itu tidak tahu Belum pasti semisal ya, Ini sudah terbalik cara pandangnya Kemudian ayat yang lainnya ya, Saya contohkan Sangat banyak ayat-ayat Mengenai perkara dunia ini Yang semuanya menunjukkan rendahnya dunia Dalam surat Al-Hadid Al- Hadid ayat yang ke-20. Surat Al- Hadid ayat yang ke-20. Allah berfirman, "Ilamu wa annama al-hayatu dunya laibun wa lahun." Pada ayat ini, kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan gambaran-gambaran mengenai dunia seperti apa? Ya, Yang semua itu merupakan Sesuatu yang nampak Sesuatu yang nyata Ya, Ilamu Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah Oleh kalian seluruh manusia Annamal hayatu dunya Laibun walahun Ketahuilah bahwasannya Kehidupan dunia Adalah sesuatu yang main-main Dan sendakura belaka Dunia itu isinya Hanya main-main Hanya sendakura belaka Wazinatun watafakhurum bainakum Kemudian Allah mengatakan Dunia itu adalah Zinah Perhiasan Ya Perkara yang main-main Ya Sendakuro Adanya perhiasan Kemewahan Watafakhurum bainakum Dan tempat saling Kalian berbangga-bangga Yang tuang melihat ahlu dunia Mereka saling apa? Berbangga-bangga Saya pernah di kasih cerita oleh salah seorang saudara saya. E, di Jakarta sana ya. Ada sebuah ketika itu dia mengerjakan sebuah rumah ya. Rumah yang harganya itu ketika ditawarkan 200 miliar, Pak. Ya, bukan 200 juta, Pak ya. 200 juta mungkin cakupannya berubah nih, ya, Pak ya. Ini di daerah Jakarta sana yang harganya itu 200 juta. Eh, 200 apa? Miliar. Ya, berapa uangnya kira-kira, Pak? <gak>, Gak pernah lihat, Pak, ya? Boro-boro 200 miliar, ya. 200 juta aja, belum pernah lihat kayak apa. 200 miliar. Digambarkan rumahnya itu dua kali luas lapangan, Pak. Ya, dua kali luas lapangan. Lantai tiga lagi, ya. Sudah, dua kali lapangan, lantai tiga. Tergambar seperti apa? Ya, seperti istana, Pak, ya. Dijaga oleh 12, apa? Apa? 12 satpam ya. 12 satpam menjaga rumah tadi. Ya, kalau pembantunya jangan ditanya, Pak. Tapi isinya berapa? Ya, orangnya hanya 2, ya. Suami istri saja. Itu saja ditempatin hanya seminggu sekali, Pak. Ya, ataupun e, Satu bulan hanya seminggu. Ya. Kemudian ketika e, saudara saya tadi ketemu sama salah seorang satpamnya, ya, menyampaikan e, tidak enak hidup seperti itu. Kalau saya dikasih seperti itu saya enggak mau katanya. Karena melihat penghurinya itu tidak merasa apa? Tidak merasa tenang. Isinya hanya apa? Bermewah-mewah, bermegah-megah saja. Mobilnya delapan Pak. Ya, yang satu mobil harganya itu 20 miliar. Ya. Di Indonesia hanya 10 orang yang punya, katanya, gitu ya. Tapi yang diambil pelajarannya para hadirin yang saya muliakan, ya, ternyata dunia itu hanya isinya seperti itu. Karena orangnya tidak pernah mendapatkan kepuasan, ya terus mengejar, terus ya ingin menambah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan seandainya seorang hamba punya satu lembah emas, maka dia ingin apa? Satu lembah berikutnya, ya terus tidak akan apa? Puas. Ya Allah mengatakan Al-Haqumutaghsur Hatazurutumulma ka'bir. Ya telah membinasakan mereka. Adagasur Yang menulis kalian yang namanya saling Saling berbanyak-banyakan Sampai kalian yang menziarahi Ataupun masuk ke dalam kubur Seorang ketika sudah makan tanah artinya sudah meninggal dunia Baru apa? Baru selesai Angan-angannya, selesai Yang namanya apa? Keinginan-keinginannya Baik Kemudian Allah mengatakan Wata kesurum fil amwali wal awlad dan juga dunia itu isinya para hadirin, ya, berbanyak-banyakan harta dan berbanyak-banyakan anak. Ya, anak itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa dibanggakan sebagaimana harta. Ya, karena saling waizin ajabal kufarona batu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia itu, ya, seperti yang namanya waiz, waiz itu hujan. Ya terkajang khoyth, hujan yang bagus, yang baik ataupun yang apa? Yang jelek. Seperti hujan ya yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang membuat para petani itu merasa apa? Kagum ya melihat tanamannya hijau, tanamannya bagus ya. Maka terganggu, terkagum dengan apa? Yang namanya tanaman tadi. Itu dunia. Sumbayhi juftara humus farro ternyata tiba-tiba apa dunia tadi tanaman tadi ya ia hijau kemudian rusak kemudian menguning ya fatarahu musfarra melihat dia menguning thumma yakunu kemudian e, tanaman tadi menjadi hangus ya syadid, wa fil akhirati adzabun shadid wa mahfiratun minallahi waridwan Wahalhayatul dunya in la matakaul dan nanti pada hari akhirat ya, ada adab Allah yang sangat pedih ya, bagi orang-orang yang bermaksad kepada Allah dan juga malviroh serta kerudan Allah Subhanahuwataala tidak lain dunia itu ya, kecuali perhiasan yang menipu ini para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan beberapa ayat yang menyebutkan mengenai hayaat dunia. Yang semua ayat-ayat tadi -ayat di atas menggambarkan bagaimana rendahnya yang namanya dunia, ya. Bisa nanti dilihat di Al-Qur'an ayat-ayat yang lainnya supaya kita bisa mengambil ibroh mengambil pelajaran bagaimana rendah yang namanya adunya. Ad dalam hadis, kalau tadi dalam Al-Qur'an, sekarang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan mengenai rendahnya dunia Disebutkan dalam hadis Dari sahabat Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu Anhu Sahabat yang mulia Sahal Ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu Anhu Riwayat Ibn Majah Diceritakan ketika itu Itu sahabat Sahal menceritakan Maro Rasulullah SAW bila huleifah. Satu ketiga, Rasul SAW pernah melewati pasar huleifah. Ya. Jangan digambarkan pasarnya itu seperti pasar kita, pak ya. Kalau pasar kita bagaimana? Bagaimana pasar kita? Campur aduk itu, pak ya. Isinya itu perkara-perkara apa? Dusta, ya, perkara bohong dan sebagainya di pasar tadi. Kalau kita ke pasar disunahkan untuk apa? Membaca doa berlindung, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sejelek-jelek tempat adalah apa? Pasar, ya. Asharul biladhi ilallah aswakuh. Satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati pasar lil huleifah, faro asyatan shailatan piri jeliha. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya, seekor kambing, ya, yang sudah menjadi bangke yang rusak kakinya dalam rewat yang lainnya yang rusak apa telinganya ya kemudian beliau asalam memberikan pelajaran ya ini juga dianjurkan ketika seorang pendidik atau seorang ayah seorang e, ibu melihat sesuatu yang bisa diambil pelajaran maka apa membiasakan untuk memberikan pelajaran yang sifatnya nyata ya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menggunakan kesempatan ini untuk memberikan tabir kepada para sahabatnya ya. Dan dulu dulu juga sama. Para imam-imam Ahlussunnah memberikan seperti itu ya, memberikan pendidikan dengan mengambil ibrah suatu kejadian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Atarauna hadhihi syat hani'atan ala sahibiha?" Beliau mengatakan, "Wahai para sahabat, apa kalian melihat memandang Bangke kambing ini rendah?" Bagi pemiliknya, ya digambarkan. Apakah kalian memandang ya, yang namanya memelihkan kambing ini rendah atau tidak? Ya, maka mereka pada saat mengatakan, Kolunaam. Iya ya Rasulullah, sangat rendah, ya, sangat rendah. Digambarkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW menawarkan, apakah ada dari kalian para sahabat yang mau mengganti kambing ini dengan harga satu dirham? satu uang logam ya satu uang perak maka pada saat tidak ada yang mau ya Rasulullah buat apa kalau itu sudah menjadi bangkai seperti itu kalau hidup pun tidak ada manfaatnya sudah cacat seperti itu kemudian Nabi S.A.W. bersabda wal ladzi nafsi Demi tamizat yang jiwaku hari tangannya itu demi Allah la dunya ahwan wa ala Allah azza wajalla min hadhihi ala sahibiha Ketahuilah Dunia itu sungguh lebih rendah Di si Allah SWT Daripada Bangke kambing ini Bagi apa? Pemiliknya Kira-kira ya. bisa tergambar para hadirin? Ada seekor kambing yang sudah menjadi bangke Yang bau busuk ya. Mungkin dirubung sama apa? Sama lalat gitu ya Kira-kira rendah apa tidak bagi pemiliknya? Ya buat apa? Ya, kalau ada yang mengambil silakan tinggal dikubur karena gitu enggak bisa dimanfaatkan kecuali untuk hewan yang lainnya ya. Enggak ada enggak ada nilainya sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demi Allah, dunia itu lebih rendah dibandingkan bangkai kambing ini bagi pemiliknya ya. Kemudian beliau menyebutkan walau kanatid dunya ta'dil ta wa indallahi janaha ba'udatin masaqal kafira minha syurbatan ma maka seandainya dunia itu lebih utama lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan satu sayap ekor nyamuk rendah apa tidak satu sayap ekor nyamuk ya sangat rendah enggak ada nilainya seandainya dunia itu di sisi Allah nilainya lebih bagus dibandingkan yang namanya sayap ekor nyamuk ya ini orang-orang kafir tidak akan diberikan apa minum sekalipun satu teguk kok bisa? Iya kan orang kafir tidak mau beribadah kepada Allah. Kalau dunia itu mulia harganya maka akan apa tidak dikasih? Ini berhubung dunia itu rendah maka kita lihat justru kebanyakan yang menguasai dunia siapa orang-orang kafir ya yang punya mal-mal besar yang punya usaha besar ya itu kebanyakan orang-orang kafir. Negeri mereka dipandang sebagai negara yang maju dan sebagainya. Itu orang-orang kafir, ya. Tapi itu semuanya bukanlah nikmat, tapi istidroj ya. Terus mengulur-ulur sampai semakin banyak dosanya, maka semakin keras azab kepada mereka. Gambaran yang lainnya mengenai dunia disebutkan dalam hadis sahabat Al-Mustairib Al-Fihri sahabat al-Mustairid al-Fihri radhiyallahu anhu dalam riwayat at-Tirmizi at-Tirmizi mengatakan hadis sahih menceritakan al-Mustairid al-Fihri radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabat Mustairid al-Fihri menceritakan bahwasanya saya, saya Ataupun dia mendengar dari Nabi S.A.W. Persabda Wallahi Madunya fil akhirah Illa mitlu Ma yajialu ahadukum Isbahhu fil yam Fal yandur ma yirju ilaih Yang artinya Demi Allah Tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat Kecuali Seperti Salah seorang dari kalian menjadikan Jari jemarinya Dimasukkan ke dalam laut burma ilai. Maka lihatlah Apa yang tersisa kembali darinya Ya Misal salah, salah seorang kita Wisata ke laut Boleh apa tidak pak? Boleh ya? Ya boleh saja Perkara yang berubah Dalam rangka untung apa? Tadabur ayat-ayat Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kemudian ketika di sana Kita coba mencelupkan Jari-jari ya, kita ke laut Ya dicelupkan ke sana pak Kemudian diangkat lagi Dapatnya banyak atau sedikit? Banyak ya? Sedikit pak Sedikit sekali hanya beberapa tetes saja Maka itulah dunia dibandingkan akhirat Dunia itu seperti tetesan tadi Dari jemari kita yang dicelupkan ke laut Sedangkan akhirat dan kenikmatannya Itu seperti luasnya apa? Laut tadi Ya Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya rahmat Allah yang diturunkan Di muka bumi ini Baru Seper apa berapa? E, Sepersatunya gitu ya Satu persennya Ada yang 99 rahmatnya Allah Itu nanti di akhirat Ya Luar biasa para hadirin jadi menunjukkan dunia itu semuanya apa perkara yang rendah. Maka seorang Muslim yang telah mengetahui betapa rendah yang namanya dunia seharusnya dia bisa mengambil sekian banyak pelajaran, ya sekian banyak namanya pelajaran. Bagaimana sikap seorang Muslim ketika menghadapi dunia. Solo ketiga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat. Kemudian ada salah seorang sahabatnya, itu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud raudiallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat yang mulia, yang juga berkhidmat melayani Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Terbiasa masuk kamar Nabi Sallam, ya, biasa melayani beliau, mengambilkan sendalnya, ya, menyiapkan air wudunya, dan sebagainya. Beliau pernah menceritakan, ya, satu ketika beliau masuk, menemui Nabi Sallam melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tidur beralaskan pelepah kurma. Ya, kalau mungkin di Jawa awas ini pak. Beralaskan apa? Kelasa gitu mas ya. Kelasa itu masih empuk ya. Pelepah kurma. Ya, kalau mungkin yang pernah umroh seperti apa kurma pak? Pelepah kurma. Ya, ya itulah pelepahnya itu ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di sana istirahat. Ya. Maka ketika sahabat tadi masuk Kemudian Nabi S.A.W. pun bangkit Ternyata terlihat bekas ya. Ditubuh beliau yang namanya apa? Bekas pelepah kurma tadi Maka sahabat tadi merasa iba, merasa kasihan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Seandainya kami jadikan uh, Tempat tidur yang empuk Untuk engkau Ya Rasulullah Ya Apa mau kalau andai itu Kita bikinkan apa? Tempat tidur yang empuk, yang nyaman ya. Kalau kita mungkin nyawan Pak ya. Yang spring bed apa lagi, <guruh> Mereknya yang paling bagus, yang garansinya berapa? 15 tahun gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beralaskan uh, pelepah kurma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan tawaran seperti itu bukan langsung apa? Oh iya, tayyib, silakan bikin saja yang paling bagus. Tidak belum mengatakan mali walid dunia bila mengatakan apa urusan saya dengan dunia Ma'ana fi dunya Illa misli Ila ka misli Rokibun Istadolah tahta syajarabin Sumaroha wa tarokaha Ya Bila mengatakan Yang artinya Urusan apa saya dengan dunia ini Buat apa saya harus apa Memenuhi keinginan dunia ini Ya yeah. Tidaklah saya dengan dunia ini Kecuali seperti seorang Pengendara Ya yeah kecuali seorang pengendara yang dia itu berhenti ya kemudian berteduh di sebuah pohon yang rindang ya, kemudian dia bergegas kemudian meninggalkan pohon tadi ini sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang namanya adun Ad ya namun di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis hadis yang lainnya bukan berarti ketika seorang telah memandang dunia itu rendah kemudian apa kebablasan, tidak mau usaha gitu ya. Tidak mau bekerja. Kenapa? Nabi saja kok rumahnya kecil gitu ya. Digambarkan rumahnya itu oleh sahabat al- uh, oleh seorang tabiin Al Hasan Al Basri rahimahullah sampai-sampai apa? Tangannya itu uh, sampai ke atap beliau ya. Menunjukkan kecilnya ya. Tapi bukan berarti seorang itu bermalas-malasan ya. Seperti orang-orang sufi ya. Mereka meninggalkan apa? Dunia seutuhnya. Ya. Dia kemudian apa uzlah bahasa mereka kemudian menjauh dari apa perkumpulan orang di apa namanya hutan-hutan ya untuk meninggalkan dunia. Bukan seperti itu ya. Tapi sikap seorang muslim terhadap dunia yaitu dengan sikap yang tepat. Sikap yang pertengahan ya. Ini sikap yang benar mengenai dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dalam surat atau yang lafadnya, wabtihi fi ma'ataka Allahu dar al akhirah walatansanasi baga minatun ya, ya, yang artinya dan carilah oleh kalian negeri akhirat namun jangan lupa bagian kalian terhadap perkara dunia. Ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Fabdahi <tuhi> fima ataqa Allahu daral akhirah wa la tansana sibaka minad dunya. Carilah oleh kalian negeri akhirat ya. Namun jangan lupa bagian kalian terhadap perkara dunia. Namun di sini yang perlu digarisbawahi ya ucapan sebagian orang yang mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat ini perkara yang muhal, perkara yang mustahil. Tidak mungkin seorang itu akan apa? imbang antara dunia dan akhiratnya. Ya. Yeah. Pasti ada salah satu yang terkalahkan. Ya, yeah. barang siapa yang dia mencari dunianya adara akhiratahu, maka mudayatkan apa? akhiratnya. Sebaliknya barang siapa yang dia mencari akhiratnya ya, Maka akan mendorotkan apa? Dunianya ya, Ini yang namanya sikap pertengahan ya, Sikap pertengahan dalam mahamin yang namanya dunia Ada ucapan penyair ya, Ucapan penyair yang mengatakan Dinisbatkan kepada alimam asyafi'i rahimahullah Beliau mengatakan Innalillahi ibadafutana Sumuhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki hamba-hamba Yang cerdas Memiliki hamba-hamba yang Cerdas Taraku dunya wa khawfu fitana Yang mereka meninggalkan dunia ini Karena khawatir dengan fitnah-fitnahnya Nadaru fiha falama alimu Tatkala orang tadi Atau hamba yang cerdas tadi Memandang dunia, Ya Maka mengetahui Annaha laisad lil hayin watona Mengetahui bahwasanya Dunia itu bukanlah ya, Tempat tinggal Selama-lamanya Ja'aluha lujjadan Wat salihal amali Fi hasufuna Kemudian dia menjadikan dunia itu ya, Sebagaimana lujjadan ya, Seperti bahtera ya. Kemudian dia menjadikan Amal-amal soleh Sebagai yang namanya apa? perahu perahu untuk mengarungi yang namanya dunia ini ya dengan yang namanya al-amalul-solh itu amalan yang ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikuti sunnah nabinya mengikuti contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sikap yang pertengahan di sana ada rincian yang panjang disebutkan oleh Sheikh Al-Alamah Saleh bin Fauzan al fawzan hafidahullah dalam risalah kita bu tauhid ya dalam risalah kita bu tauhid mengenai dua pandang ya manusia terhadap yang namanya dunia ada yang namanya an nadrotul madiyah lil hayyah ya dan juga ada yang namanya an nadrah al madiyah ataupun an nadrah As-salisah, yaitu As-saniyah, yaitu as Pandangan mengenai dunia itu Ada pandangan yang sifatnya Materialisme ya, Terhadap dunia Dan juga ada pandangan yang sifatnya apa Pandangan yang benar Terhadap kehidupan dunia Tadi yang sudah kita sebutkan ya. Kalau sebagian, bahkan kebanyakan manusia Itu mereka memandang dunia Dari sisi pandang An-nadroh al-madiyah yaitu sisi pandang materialisme terhadap dunia apa maknanya yaitu seorang hamba tadi pikirannya ya maksuron ala tahsili mulai jatihi ala pikirannya hanya memikirkan sesuatu kelezatan-kelezatan yang sifatnya apa langsung ya kita melihat kebanyakan manusia mereka hanya memikirkan perkara dunia dari sisi apa sisi pandang yang namanya kelezatan saja, ya mereka mengolah harta menjadikan dirinya ya mencari dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, ya maka seorang muslim yang terbiasa melajarin waqwa Allah subhanahuwataala tentunya berbeda dengan mereka orang-orang yang menjadikan dunia hanya sekedar untuk pandangan materialisme yang menjadi ukuran materialisme, ya ini bukan tapi cara pandang yang benar terhadap dunia tadi adalah menjadikan dunia sebagai ladang untuk menuju akhirat. Dunia itu merupakan ladang seorang untuk bercocok tanam dengan yang namanya al-amalus saleh, amal-amal kebaikan. Berlomba-lomba untuk memperbanyak yang namanya Pekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang menyengimu perkara dunia, maka lemparkanlah tapi kalau ada orang yang menyeingi perkara akhiratmu maka Saingilah dia ya. maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun maka yang demikian itu ketika menyebutkan nikmat-nikmat aljannah nikmat akhirat kemudian Allah mengatakan wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun hendaknya untuk yang demikian itu kalian saling berlomba-lomba berlomba-lomba untuk kebaikan perlomba lomba untuk mempersiapkan bekal Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan Nasihat yang sedikit ini Yang kami sampaikan bermanfaat Untuk kita semuanya Dan banyak yang salah dari kami Dan kami mohon maaf beristihbar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma rabbana bihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh